bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah hamdan kasiran tayyiban mubarakan fiqh kemenyuhibbuna rambut mayardha syauda ala ilahi ilallah wa syauda ala muhammad wa rasulullah Allahumma salli ala Muhammadi wa ala ala muhammad Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat kesehatan nikmat kita berkumpul di masjid Bogong Raya ini Alhamdulillah pada hari ini kita kedatangan uh, tamu yang spesial, Insyaallah uh, beliau adalah seorang mahasiswa di uh, mahasiswa S3 di Birmingham. Selanjutnya uh, untuk Tema kajian pada pagi hari ini adalah Kiat sukses menghadapi UAS. Di sini sudah pada UAS semua belum? Belum ya? Sudah bentar lagi mau, mau UAS kan ya? Nah, uh, ini ada tips trik dari nanti dari mas. menghadapi uas yang seharusnya terus yang beliau uh, Ustadz Andi Oktavia Native ini uh, beliau lahir pada tanggal 3 Oktober 1988 beliau uh, kuliah S1 di UI terus selanjutnya beliau menempuh S2 di S3 di Birmingham. Beliau ini pernah belajar di mahat Ilmi ya. Jadi enggak ada enggak ada kata kalau semisal nanti ngaji nilainya jadi turun atau misal e, kalau ngaji nanti kuliahnya berantakan dan itu mungkin nantinya akan e, disangkal istilahnya itu enggak benar kita bisa melihat di samping kita ada sosok yang beliau selain menimba ilmu di dunia perkuliahan dan sampai saat ini beliau bisa S3 di Birmingham sana dengan beliau belajar ilmu syar'i, menimba ilmu di madz ilmu. Sekilas uh, beliau pernah uh, meraih penghargaan di di uh, meraih penghargaan bin fellowship for selected student Department of Physics University Maryland College Park pada tahun 2010 sampai 2012 dan selanjutnya penghargaan selanjutnya adalah best graduate of Department of Physics Universitas Indonesia pada tahun 2010. Terus fifth place in National Mathematics Olympiad ada tahun 2008. Terus ada di posisi ketiga prize in national undergraduate physics competition 2007 terus selanjutnya uh, Satya Lancana Wirya Karya oleh uh, dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2007 selanjutnya undergraduate scholarship and award from the government of Republic of Indonesia tahun 2006 best student award from vice president of Republic Indonesia tahun 2006. Selanjutnya Gold Medal, medali emas pada International Pesik Olimpiade di Singapura tahun 2006 dan medali Bronze Medal in Asian Pesik Olimpiade di Kazakhstan pada tahun 2006 dan masih banyak lagi. <laughs> Nanti capek. <laughs> Oke, okay. uh, itulah sederetan dari apa yang bisa-bisa beliau raih dan beliau juga tidak lupa menimba ilmu syari di mahat ilmi pada tahun 2013 Hai baiklah e, untuk mempersingkat waktu nanti e, bisa tanya-tanya selling e, sampai diberi waktu nanti sampai 45 menit ya jadi nanti kajian sampai pukul 10.00 seperempat selanjutnya terserah hantum mau menanyakan apa yang kalau mau tanya soal fisika boleh enggak ini tanya soal fisika ya jangan di sini pokoknya tanya tips triknya bagaimana terus ya mungkin mengenai beasiswa dan segala macam mungkin bisa ditanyakan di sini oke eh Insyaallah beliau akan uh, menyampaikan tentang tadi Hai nasihat untuk menghadapi was untuk mempersingkat waktu kepada al Ustaz Andi Aqdaf Yanatif MSC Hafizdaullah taala kami persilakan. tawadul masykur. Oh ya, untuk para peserta diharapkan maju ke depan, diharapkan merapat. Terus untuk nanti peserta putri jika ingin menanyakan sesuatu harap di selembar kertas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmadhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh wa na'udhu min syururi anfusina wa min sayi'ati amalina mayyahadihillahu falamudhillah wa yutli lfalaha dialah wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd alhamdulillah ya ikhwan um kita yang harus kita sadari saat ini adalah Allah Subhanahu telah memberikan kita nikmat untuk menjadi Seorang penuntut ilmu syar'i sekaligus penuntut ilmu dunia. Penuntut ilmu syar'i sekaligus penuntut ilmu dunia. Betapa banyak orang yang diberi nikmat dikenalkan ilmu dunia, namun tidak diberi hidayah untuk menimba ilmu syar'i. I. Dan betapa banyak juga Allah memberikan mereka nikmat ilmu syar'i. Namun Allah tidak membukakan pintu bagi mereka untuk beramal melalui ilmu dunia. Jadi hanya tahu ilmu dunia itu tercela. Hanya tahu ilmu syar'i itu bagus, tidak tercela. Namun jika mengetahui ilmu syar'i plus bisa beramal melalui ilmu dunia, maka itu lebih lebih afdol. Ya. Jadi dengan catatan, tentu dengan catatan, dengan syarat catatan kita tetap semangat untuk mempelajari ilmu syar'i. yang kita atau bukan kajian sebenarnya apa sharing misalnya di pagi ini itu berkaitan dengan motivasi menjelang besok atau ketika mendengar judul kajian motivasi menjelang uas yang terpikir uasnya itu Was yang sebentar lagi kan ya. Ya Masya Allah. Tapi kita ingin mengajak antum sekalian untuk uh, melupakan sejenak was yang pekan depan atau besok Senin atau dua pekan lagi. Tapi kita nah ingin mengajak kita semua untuk menyadari bahwa kita belajar tidak hanya untuk ujian. Kita belajar tidak hanya untuk ujian, besok atau pekan depan, oleh karena itu topik kajian kita kali ini, sharing kita kali ini lebih fokus pada bagaimana kita mempersiapkan ujian walaupun itu satu semester lagi satu tahun lagi atau sampai uh, bagaimana misalnya cara belajar yang yang baik yang bisa kita bawa walaupun sudah lulus kuliah jadi itu yang yang lebih kita titik beratkan, namun sebelum itu Ana ingin mengingatkan ya keutamaan jika seorang penuntut ilmu syar'i bisa memiliki kemampuan di ilmu dunia. Namun sebelum itu, ya sebelumnya lagi, ana ingin juga ingin memesankan bahwa ketika kita berbicara tentang ilmu dunia, tidak harus mengerucutkan antum-antum sekalian harus bekerja di ranah ilmu dunia. Paham maksudnya? memiliki kompetensi ilmu dunia tidak harus bekerja di, misalnya di perusahaan atau jadi dosen ilmu dunia atau dan sebagainya. Karena banyak orang yang, misalnya memang semangatnya untuk dakwah, pun kita katakan, apalagi kalau lebih afdol lagi kalau kompetensi ilmu dunia antum tetap antum salurkan untuk umat, ya kan? Kompetensi ilmu dunia, walaupun kita bercerita kerja nanti di dunia dakwah misalnya, katakanlah misalnya eh, gabung kerja ke Uvit misalnya, kita ambil contoh yang yang, yang gampang ya, yang bisa terbayang gitu ya, misalnya setelah lulus kuliah gabung kerja ke Uvit, otomatis semuanya dakwah semua kan, namun kita katakan jangan sampai ilmu dunia yang kita telah kita terima, telah kita, nanti siapa bagaimana kita memanfaatkan ilmu dunia tersebut, skill kita tersebut untuk umat. Bagaimana kita tahu, ilmu syar'i terpuji vidatih. Ilmu syar'i terpuji, e, zatnya itu sendiri terpuji. Namun ilmu dunia, zatnya itu sendiri mubah. Hukumnya, untuk mempelajarinya mubah. Boleh-boleh saja. Dan itu harus e, dikaitkan dengan niatnya. Kalau niatnya untuk kemaslahatan umat, maka bisa berubah menjadi mustahab atau sunnah atau bahkan bisa menjadi fardu kifayah, atau bahkan bisa menjadi fardu ain, tergantung kondisi. Namun kalau misalnya digunakan untuk sombong, atau misalnya untuk -me menyebabkan mador pada umat, maka itu bisa bisa jadi haram hukumnya. Maka, itu yang harus kita pahami, oleh karena itu, ketika kita sudah mempelajari ilmu dunia, kita harus benar-benar menggunakannya untuk kemaslahatan umat. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah kepada kita semua untuk memiliki ilmu dunia, maka ketahuilah bahwa nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apa yang Anda gunakan untuk apa yang Anda gunakan ketika nanti di akhirat? Sebagaimana kita tahu, semua manusia tidak hanya yang kafir, namun kalangan kaum muslimin, mukminin itu semuanya menyesal. Mengapa? Yang kafir tentu menyesal untuk kembali ke, kembali ke dunia, supaya dia ingin merevisi eh, dan mengapa mereka menyesal? Ingin kembali ke dunia untuk menambah amalannya untuk menambah amalannya. Tayib. Sekarang kita paham ilmu syar'i dan kita semangat untuk belajar ilmu syar'i. Ada orang yang sudah semangat belajar ilmu syar'i. Ini yang lebih kita tekankan karena di sini alhamdulillah masyaallah eh tampaknya majelis para penuntut ilmu syar'i, ya kan? Maka semangat belajar ilmu syar'i namun kurang untuk memanfaatkan skill ilmu dunianya yang bisa jadi bermanfaat untuk umat, maka ditakutkan, dikhawatirkan, nanti menyesal, mengapa saya dulu tidak menggunakannya untuk umat? Waduh, jelas, waduh, enam. Oleh karena itu kita harus, ya, dari awal harus memahami bahwa kita memiliki status sebagai penuntut ilmu syari' dimudahkan kuliah di Jogja, anak kuliah dulu di UI. Ya jauh sekali dari dari uh, kajian. Namun di sini, masya Allah, kampusnya di sana, ngajinya di sini, dekat sekali, ya. Dan kondisi kotanya juga mendukung, tidak begitu dalam tanda kutip hedon, ya. Tidak banyak sumber-sumber futur, walaupun juga banyak sebenarnya. Ya. Namun tidak sebanyak kota metropolitan, ibu kota. Maka ini harus kita harus kita uh, syukuri dan jangan disia-siakan. Allah Subhanahu taala berfirman dalam Al-Qur'an lahum mastata'tum min quwwah ribatil khail ya siapkanlah kalian harus bersiap untuk menghadapi mereka kaum kafar semampu kalian bersiaplah semampu kalian persiapkan kekuatan Bentuk apapun, ya, dan persiapkan kuda-kuda, kuda-kuda perang. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kaum Muslimin di Madinah waktu itu untuk berjihad dengan jihad yang syar'i, dengan jihad yang benar, ya, di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad SAW, untuk berjihad melawan kaum kuffar. Dan Allah Subhanahu Wa Taala apa, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada kaum Muslimin saat itu? Wa'iddu lahum mastata'atum minkuhwah. Yaitu persiapkan semampu kalian kekuatan yang kalian miliki. Kekuatan ini umum ya, bisa senjata-senjata gitu kan, atau misalnya ilmu-ilmu strategi perang atau misalnya teknologi-teknologi dan ayat ini tetap berlaku hingga sekarang. Kau muslimin harus mencari uh, Memiliki kompetensi, memiliki kehandalan di bidang teknologi. Siapa tahu nanti misalnya jihad syari, jihad syari ya bukan jihad yang ala teroris dan sebagainya. Siapa tahu nanti ketika jihad syari dibutuhkan, ya itu dibutuhkan, maka kaum muslimin sudah siap. Sebagaimana tujuan jihad syari itu adalah untuk mendegagkan agama Islam, mendegagkan keadilan, itu tujuan yang baik, ya kan? Maka kaum muslimin bisa kuat. Alakulihal, walaupun jihad syar'i belum ada, kita rasakan saat ini kaum muslimin benar-benar membutuhkan teknologi, ilmu dunia atau kedokteran atau ilmu matematika, kimia, fisika dan seterusnya. Kaum muslimin benar-benar membutuhkan. Jika posisi-posisi ini tidak diisi oleh orang-orang yang paham agama, maka posisi itu akan diganti oleh orang-orang yang tidak paham agama Maka diisilah Tempat-tempat itu Oleh para peneliti Yang Tujuannya adalah duniawi semata Sehingga tujuannya makin lama Makin berbelot Makin mengikuti Orang-orang kafir ketika mereka Berbicara tentang teknologi Dan sains dan sebagainya Jadi kalau misalnya penuntut ilmu syarinya Tidak semangat Untuk belajar ilmu dunia Kemudian teknologi itu diserahkan kepada orang-orang walaupun kaum muslimin tapi fasik misalnya. Tidak memiliki rasa apa semangat untuk berislam. Bahkan tidak memiliki e, kecemburuan terhadap islam misalnya. Maka madorat yang akan didapatkan. Jadi orang yang sudah paham ilmu agama, dia tetap harus rajin menimba ilmu agama selain itu dia juga harus rajin menimba ilmu syar'i. Ta'if. Kita katakan tadi hukum ilmu, menimba ilmu dunia adalah mubah, ya kan? Hukum menimba ilmu dunia adalah mubah. Namun di dalam Islam ada juga kaidah, maslahat dan madorot. Kita harus mencari yang maslahatnya yang mencari sesuatu yang mendatangkan maslahat dan meninggalkan sesuatu yang mendatangkan madhorat. Sebagai ilustrasi, coba saya tanya misalnya, hukum menulis itu apa? Hukum menulis. Ya Ikhwan, hukum menulis. Tawaduk semua masalah. Eh? Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, mubah, mubah, boleh-boleh saja ya namun kalau misalnya ikhwan ini misalnya kalau kita tanya kenapa antum menulis sekarang karena ini mendapatkan ilmu dalilnya apa kenapa antum lebih memilih untuk menulis dalilnya apa padahal mubah itu boleh-boleh saja mau menulis mau tidak sawak sama tapi apa yang membuat kita membuat merasa melakukan hal yang mubah ini lebih penting daripada meninggalkannya padahal mubah itu mau ditinggalkan, mau tidak mau tidak dilakukan sama saja. Apa? Maslahat. Sama saja seperti makan. Hukum makan apa? Mubah. Namun kalau sudah lapar, enggak usah disuruh itu. Maslahat madzhab disebut mengapa? Ingin mengambil maslahat dan meninggalkan madorot itu mengapa orang yang berlebih-lebihan dalam masalah kuliner maka dia berlebih-lebihan dalam mengambil hal yang mubah masalahat sudah di dapat tapi lebih-lebihan di selfie dulu gitu ya apa hukumnya <tuh> itu php paling php ngapload foto di sosial media orang yang melihat tidak bisa merasakannya itu php yang paling php Um, kaidah maslahat mador menimba ilmu, misalnya ilmu matematika, misalnya atau ilmu kimia atau teknik kimia, terserah. Apa hukumnya? Mubah. Secara zatnya mubah. Namun, bisa jadi memberikan maslahat. Maka dalilnya adalah kaidah mengambil maslahat menjauhkan mador. Ya, mengambil maslahat yaitu kalau misalnya dengan ilmu ini saya bisa bermanfaat untuk umat yang orang yang fokus di ilmu syari tidak bisa beramal di situ kemudian orang yang tidak tidak kepikiran untuk menimba ilmu syari juga gak akan berniat untuk memberikan kemaslahatan pada umat dengan ilmu itu orang yang gak kepikiran ilmu syari mereka belajar ilmu dunia hanya untuk kepentingan dunia ya ikhwan Orang yang gak pernah kepikiran surga neraka dan sedihnya mereka juga kaum muslimin. Ya kan? Namun sedikit sekali memikirkan surga neraka akhirat yang dipikirkan adalah dunia. Terlebih lagi kalau misalnya kaum kufar, maka yang, maka yang mereka pikirkan murni adalah dunia. Mereka-mereka ini ketika mereka menimba ilmu dunia, kemudian eh, apa ber, berkontribusi di masyarakat walaupun judulnya berkontribusi di masyarakat namun pada hakikatnya kebanyakan filgholib itu adalah untuk mencari dunia entah itu mencari harta atau mencari posisi atau mencari popularitas bahkan kalau misalnya kita pinjau misalnya, kalangan peneliti dari kalangan orang kafir misalnya peneliti peneliti itu biasanya digambarkan dengan orang yang dalam tanda kutip, tulus, saya tidak mau menyebut ikhlas, ya. tulus yakni walaupun finansial terjepit, dana riset tidak ada, saya akan tetap meneliti. Ketika ditanya, karena saya mencintai bidang saya, gitu ya. tulus, mengapa kamu tekun meneliti penelitian ini selama 20 tahun, 30 tahun? Mengapa kamu tekun sekali? Kalau kita tanyakan kepada mereka, maka mereka akan bilang karena saya suka bidang ini. Saya tulus gitu ya. Namun apa yang mereka pikirkan? Yang mereka pikirkan hanya duniawi saja, mereka tidak mengharap pahala. Oleh karena itu, orang yang sudah ahli dalam ilmu dunia, namun tidak kepikiran surga neraka, tidak kepikiran akhirat, tidak paham ilmu syar'i, mereka enggak akan beramal mengamalkan ilmu dunia untuk mengharap pahala. Orang yang fokus di ilmu syar'i, karena mereka tidak belajar ilmu dunia tersebut, mereka juga tidak bisa mengamalkan ilmu dunia tersebut untuk masyarakat. Oleh karena itu kita, kita harapkan posisinya seperti orang yang masuk pasar, kemudian berdoa. Apa gimana? Orang yang masuk pasar kemudian berdoa. Apa yang disebut di hadith? Ya? Orang ini mengingat Allah, di mana banyak orang di sekitarnya tidak mengian Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahalanya dilipatkan karena kebanyakan orang yang di situ karena kebanyakan orang yang di situ lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia ingat. Ya. Maka posisi kita ilmu, penuntut ilmu syar'i yang menguasai ilmu dunia ketika kita mengamalkan ilmu dunia tersebut untuk kepentingan masyarakat berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala tentunya mengharapkan surga maka kita harapkan posisinya seperti orang yang yang jarang, yang jarang bisa melakukan itu sehingga pahalanya berlipat-lipat. Itu yang kita harapkan. Setelah itu, ya berhubung kita juga sudah berada di di di tingkat kampus, ya maka dituntut profesionalitas dituntut amanah dan sifat seorang mukmin dia harus selalu profesional dan harus selalu berbuat amanah tidakkah kita ingat misalnya kisah para nabi alaihi wasallam ketika mereka misalnya bekerja maka mereka bekerja dengan penuh profesional dan amanah ketika nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjual barang-barang ya, dagangan milik Khadijah radhial anha maka beliau melakukannya dengan penuh profesionalitas dan amanah. Ketika Nabi Musa alaihi bekerja di uh, bekerja di bawah sahibu Madian para ulama tafsir berselisih pendapat siapakah orang ini ada yang berpendapat yang paling masyhur adalah beliau adalah Nabi Syuaib alaihi Namun anak ulilhal Nabi Musa alaihissalam bekerja dengan penuh profesionalitas dan amanah. Itu para nabi alaihi musta'la tushalam. Demikian pula sahabat. Ketika Zaid bin Thabit, Rasulullah anhu beliau diberikan tugas amanah untuk membukukan Al-Quran, maka beliau melakukannya dengan profesional dan dengan penuh amanah. Soal pertanyaan. Kira-kira kenapa dari sekian banyak sahabat yang yang juga sangat kompeten dalam masalah Al-Quran, banyak sahabat yang lebih senior daripada Zaid bin Thabit, Radilah Anhu, mengapa para sahabat saat itu Abu Bakar, Omar menyuruh atau meminta Zaid bin Thabit untuk membukukan, membukukan Al-Quran? Soal. Jawab, tanpa hadiah Sayang sekali Ada yang bisa menjawab? Tawaduk semua Masya <laughs> ya Jawabannya adalah Karena Zaid bin Thabit Selain beliau tentunya semua sahabat Semua sahabat itu memiliki sifat adil Yaitu Terpercaya Kemudian akhlaknya baik Memiliki meruah Ya muruahnya tidak tidak hancur memiliki murah yang baik intinya Zaid bin Thabit itu juga memiliki sifat atau karakteristik beliau itu pemuda beliau itu pemuda ya ikhwan itulah yang dipilih karakteristik yang dipilih oleh para sahabat untuk membukukan Al-Quran Ashabab itu salah satu karakteristik mengapa Zaid bin Thabit yang dipilih Mengapa tidak Umar radhiyallahu anhu? Mengapa tidak Utsman? Mengapa tidak Ali? Ya. Zaid bin Thabit, puncak-puncaknya. Ya. Maka itu adalah kita. Saat ini kita sedang puncak-puncaknya. Umurnya berapa kira-kira? Berasa tua saya. Padahal sama saja ya, angkatan kita. Ya. Plus minus 10 tahun. Enam, jangan sepuluh ya. Taip. Kita adalah pemuda. Maka kita memiliki karakteristik yang sangat potensial. Dan kita harus melakukannya dengan dan kita harus menggunakannya dengan profesional dan amanah. Oleh karena itu ketika Allah SWT memberikan kita nikmat berupa kuliah di kampus, jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Ya, Nanti kita akan berbicara lebih lanjut bagaimana cara bagi waktu antara belajar al-musyara dan belajar ilmu dunia. Namun ini dulu pesan yang yang, yang ingin kita sampaikan, kita jangan menyanyikan posisi kita sebagai mahasiswa di di di kampus. Ya. Karena apa? Karena potensi terkadang harus diingatkan. Karena potensi terkadang harus diingatkan oleh orang lain bahwa kita memilikinya bukan untuk sombong tapi untuk bisa menggunakannya dengan jalan yang benar. Ya. Kita berharap dengan kita menyadari potensi kita kita bisa menggunakannya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, selain itu kalau kita orang yang sudah menimba ilmu syariat atau sambil menimba ilmu syar'i. Kemudian juga semangat untuk belajar ilmu dunia dan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala maka ada salah satu ahamiyah yaitu keutamaan yang bisa kita dapatkan dari posisi kita sekarang ini. Apa itu kira-kira? Ahmih itu adalah meluruskan pemahaman masyarakat tentang bid'ah. Gimana caranya? Gimana hubungannya? Ada yang bisa mengkaitkan? Salah satu keutamaan kita sebagai penuntut ilmu syar'i yang juga mempelajari ilmu dunia yang ingin mengkontribusikannya kepada masyarakat berharap pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu utamanya adalah kita dapat meluruskan pemahaman masyarakat dari uh, tentang kesalahan kesalahpahaman mereka tentang bid'ah. Gimana caranya? Caranya adalah, caranya adalah bahwa ketika kita posisi kita sebagai penuntut ilmu syar'i kita sedikit demi sedikit berdakwah kepada masyarakat ya. Kita ketika kita meluruskan pemahaman tentang bidah kepada masyarakat, masyarakat tidak akan bisa berkata kamu kan membid'ahkan TV. Kita katakan kepada mereka, saya kuliah di teknik. Gimana saya membid'ahkan? Gimana bisa saya membid'ahkan TV, mobil ya. Pesawat. Karena pemahaman yang beredar di masyarakat Wah, anda-anda ini berarti karena suka membidah-bidahkan, maka anda naik haji, naik unta saja. Kita katakan naik unta gak bisa, karena unta gak bisa berenang gitu ya. Minimal harus naik perahu gitu. Baik. <laughs> Namun ketika kita misalnya, kita katakan kita adalah penuntut ilmu syarih, mempelajari ilmu dunia, kita juga melakukan penelitian, maka masyarakat tidak akan bisa berkata, kita ini adalah orang yang suka membid'ah-bid'ahkan TV, yang itu pemahaman yang salah ya. Membid'ah-bid'ahkan misalnya uh, apa? pesawat. Mengapa? Karena kita kuliah di di dunia kampus. Banyak dari kita kuliah di teknik misalnya. Ustaz kita lulusan teknik. Lulusan MIPA, kedokteran. Ya kan? Maka itu adalah dalil yang sangat kuat. Masyarakat bakal berpikir, berpikir ulang, jangan-jangan pemahaman saya tentang bidah yang salah gitu ya. Ini pemuda ini datang untuk berdakwah. Namun dia lulusan teknik atau lagi kuliah di teknik. Gimana caranya? Ya. Dalil yang sangat kuat. Dalil yang sangat kuat. Itu mengapa kami pribadi ketika setelah uh, menghentikan kuliah kami di Amerika Serikat dengan alasan bahwa bidang yang kami teliti waktu itu penuh dengan e, Madorot ya, yang oleh Abu Hanifah dulu disebut barang siapa yang mengerjakan, eh, barang siapa yang me, me, me, me, meneliti bidang ini maka dia akan bangkrut oleh karena itu kami berhenti kemudian kami kesini, ke sini Alhamdulillah belajar, belajar di Jogja Kemudian kami melanjutkan di bidang yang lain, namun sama-sama fisika. Salah satu tujuannya adalah supaya masyarakat tidak berkata wah, gara kamu setelah dapat hidayah, setelah ngaji, jadi berhenti kuliah itu ya. Berarti kamu itu yang orang-orang yang mau bidah-bidahkan TV pesawat gitu ya. Namun ketika kita lanjut kuliah lagi, namun di bidang yang berbeda, yang lebih selamat insya Allah, yang lebih bermanfaat insya Allah, maka masyarakat akan berpikir. Berarti ini tidak seperti yang kita pikirkan. Pemahaman yang benar tentang bid'ah harus memenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah al-ehdas, sesuatu yang baru. TV itu benar, sesuatu yang baru di zaman ini. Zaman dulu nggak ada, zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam nggak ada. Namun syarat untuk disebut bid'ah harus terpenuhi ketiganya. Syarat pertama adalah hal yang baru, al-ehdas. Kemudian yang kedua, wah ayudova halal ihdah iladin, bahawa hal yang baru ini berkaitan dengan agama. Dikaitkan dengan agama. TV itu adalah hal duniawi, maka TV itu bukan bid'ah. Hanya uh, hanya membahas tentang syarat kedua ini, kita sudah mengetahui bahawa TV pesawat itu bukan bid'ah pertama suatu yang baru kedua dia harus berkaitan dengan agama yang ketiga dia harus tidak memiliki kaidah-kaidah yang umum yang berada di agama misalnya membukukan al-quran itu suatu yang baru yang tidak ada di zaman nabi muhammad saw suatu yang berkaitan dengan agama membukukan al-quran namun memiliki kaidah umum yang membukukan Al-Quran ini berada di bawah kaedah umum tersebut dalam agama yaitu untuk mencari maslahat dan terhindarnya Madorot kalau misalnya Al-Quran tidak dibukukan maka Madorot bisa terbayang bagaimana kaum muslimin bisa saling berdebat tentang kitabnya, sebagaimana orang-orang ahlu kitab sebelumnya berdebat dengan tentang kitabnya, maka membukukan Al-Quran bukan bid'ah membukukan ilmu nahwu membuat, merumuskan ilmu nahwu, ilmu sorf, balagoh usul fikih, usul hadis, bukan bid'ah walaupun itu adalah sesuatu yang baru tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW walaupun itu berkaitan dengan agama namun itu memiliki kaedah umum dalam agama ya. jadi harus terpenuhi tiga ini maka terkadang kalau kita berdakwah ke masyarakat untuk menyampaikan tiga ini belum menyampaikan tiga penjelasan ini masyarakat sudah menilai gitu kan namun posisi kita sebagai penuntut ilmu syar'i sekaligus mahasiswa itu adalah dalil yang sangat kuat untuk menunjukkan kepada mereka bahwa bid'ah pemahaman bid'ah yang selama ini mereka pahami itu salah. Wadih? Jelas? Jelas? Baik. Kemudian tims menghadapi ujian. Kita langsung teknis sebelumnya adalah hal-hal yang eh, apa yang abstrak namun itu penting sekarang kita lebih ke arah teknis kita tadi sebutkan bahwa jangan jadikan ujian sebagai tujuan utama belajar namun jadikan mencari kompetensi dan mencari malakah ilmiyah istilahnya kalau dalam bahasa Arab malakah ilmiyah Kompetensi ilmiah, kemampuan ilmiah, jadikan itu sebagai tujuan utama. Jadikan itu sebagai tujuan utama. Dan jadikan ujian hanya sebagai latihan saja. Mindset harus diubah. Mindset harus diubah. Kalau mindset kita tidak diubah, keadaan kita tidak akan berubah. Mindset kita harus ubah. Mindset kita adalah kita belajar apapun itu ilmu syariah ataupun ilmu dunia untuk mencari malakah ilmiah, kompetensi. Salah satu eh, standar atau parameter yang mudah untuk mengetahui apakah selama ini kita mencari kompetensi ilmiah atau belajar hanya karena ujian, cara ngetesnya mudah. Kalau misalnya hari Senin, ujian kalkulus misalnya, kemudian ditanya 5 menit setelah ujian keluar dari ruangan, Ditanya tentang kalkulus, kemudian lupa. Maka itu adalah yang kita cari bukan kompetensi ilmiah. ya Yang kita cari hanya belajar untuk ujian. Kalau misalnya semester ini sudah belajar tentang kalkulus, diferensial misalnya atau integral, lipat dua, lipat tiga, ya. teorema apa lagi, macam-macam. <tuh> Kemudian misalnya kita telah belajar materi itu semester ini, kemudian tahun depan kita dihadapkan pada permasalahan yang butuh itu, kemudian kita tidak bisa memanggil kembali ilmu kita yang telah kita pelajari di semester di tahun lalu, maka ini yang kita cari bukan kompetensi ilmiah. Namun yang kita cari hanya sekedar bisa menjawab ujian. Ini mindset yang salah. Ini mindset yang salah dan sedihnya orang-orang kafir itu mendahului kita dalam masalah ini padahal kaum muslimin jauh lebih berhak untuk memiliki ini dalam ilmu syar'i kita secara tidak sadar kita dituntut untuk mencari kompetensi kita menghafalkan quran bukan hanya ketika untuk lancar ketika di hadapan apa? Ujian, merojahah gitu ya. Tapi ketika kita menghafalkan Quran untuk seumur hidup, betul tidak? Adakah penuntut ilmu syariah menghafalkan Al-Quran hanya, hanya untuk supaya lancar saat merojahah, saat ujian, atau saat lomba? Kabarnya hari ini ada lomba hafalan Quran dan Hadis, gitu ya? Ada nggak kira-kira? Ini salah tentunya, niatnya salah gitu ya. Ini niat yang ini khotir, ini berbahaya sekali. Karena yang dicari adalah duniawi ya maka kita menimba ilmu syar'i sebenarnya sudah dilatih oleh agama kita untuk mencari kompetensi ilmiah namun entah mengapa kita tidak menerapkannya di ilmu dunia itu karena mindset yang salah mindset yang salah tidak mengapa insyaallah masih banyak uh, waktu ke depan kalaupun prinsip ini tidak bisa digunakan untuk ujian yang sebentar lagi Karena sudah besok misalnya, namun kalau masih minggu depan, Insya Allah masih ada kesempatan gitu ya, untuk buka-buka kembali bukunya, kemudian berusaha untuk menyerap kompetensi sebanyak mungkin dari buku-buku tersebut. Belajar jangan hanya untuk ujian. Itu mengapa kaum muslimin lambat dalam mengembangkan teknologi. Ketika ujian kita tanya. Ketika ujian jawabannya sudah dan dosennya sudah pasti punya jawaban, kita yakin itu, ya kan? Oleh karena itu ketika kita menghadapi ujian, kita harus santai, karena jawabannya sudah ada kok. Itu di, di tas dosennya pasti ada itu, di laptop dosennya pasti ada. Santai aja ini soal gampang, insya Allah, gitu ya mindset. Beda kalau kita misalnya di dunia real kita misalnya kerja di perusahaan misalnya, gak harus dunia akademis perusahaan misalnya industri atau apa-apa, apapun kemudian kita diharap, dihadapkan pada permasalahan real di lapangan. Tidak ada yang tahu jawabannya kalas <tuh> <tuh> <tuh> <tuh> ya kan? kita tanya ke apa istilahnya senior kita, gak ada yang tahu jawabannya kalau misalnya kita di ke dunia akademis misalnya jadi peneliti yang yang kita teliti itu belum tentu jawabannya ada bahkan bisa jadi walaupun kita teliti 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun jawabannya jangan-jangan bisa jadi gak ada itu dilema mahasiswa doktoral dilema mahasiswa doktoral dan di, dilema dosen peneliti, makanya kalau dosen kita uring-uringan misalnya di kelas wajar, ya, maklumi bisa jadi baru saja me menyadari bahwa riset yang beliau lakukan ternyata tidak bisa terjawab, gitu ya. Kita harus cari uzur. Maka ketika kita di dunia real jawabannya itu gak ada yang tahu. Jawabannya tidak ada yang tahu. Namun ketika ujian kita sudah yakin bahwa jawabannya ada di di uh, dosen. Ya. Jadi itu mindset yang harus kita kita pegang. Oleh karena itu, itu mengapa kaum muslimin lambat dalam mengembangkan teknologi. Bahkan dalam hal sosial misalnya. Ya. Dalam hal sosial misalnya. Lambat dalam me, apa, mengembangkan ya. atau me, me, mengembangkan kehidupan sosial atau misalnya teori teori sosial yang yang yang bermanfaat untuk masyarakat. Mengapa? Karena ilmunya hanya sebatas untuk ujian. Ilmunya hanya sebatas untuk ujian. Ketika kita belajar, kita hanya mengambil misalnya dosennya misalnya misalnya dosennya katakan ujiannya dari materi ini sampai materi ini. Ya, dari bab 5 sampai bab 12. Bahannya ini slide-slide saya, ini textbook yang kita pakai. Ini contoh-contoh soal. Kemudian biasanya kita hanya yak tasir, nak tasir biha dhil maddah. Kita hanya membatasi diri dengan materi-materi ini saja. Contoh soal, kita pelajari. Oh ini jawabannya. Taib. Textbook yang dari dosen, kita pelajari. Catatan teman lagi kan? <tose> Catatan teman lagi kan? Kita pelajari. Namun kita tidak mengembangkannya ke referensi-referensi lain. Kalau kita hanya Membatasi diri pada materi yang di, di, di, disebutkan di kuliah, itu standar atau itu parameter lain bahwa kita belajar hanya untuk ujian. Atau hanya untuk dapat gelar ujung-ujungnya. Tidak belajar untuk mendapatkan kompetensi. Oke bolehlah kalau misalnya selama satu semester itu sibuk, hanya cukup untuk belajar material itu, apa material yang diberikan di kampus, di kuliah oleh dosen. Namun setelah itu tidak dikembangkan. Tidak diamalkan. Selesai. Ujian selesai, buku tutup semua, gitu ya. Lempar sana, lempar sini, gitu ya. Habis. Itu tanda bahwa kita hanya mencari ujian, hanya mencari nilai, hanya mencari gelar. Maka ini mindset ini harus diperbaiki. Baik. Tips menghadapi ujian. Setiap ujian itu memiliki dua komponen. Komponen pertama adalah materinya, komponen kedua adalah formatnya. Komponen pertama adalah materinya, komponen kedua adalah formatnya. Kita harus kompeten di materinya, jadikan ujian tersebut hanya sebagai latihan, jadikan latihan atau PR sehari-hari itu hanya sebagai cemilan. Kalau ujian jadi latihan, maka PR jadi cemilan. Maka kesempatan untuk merojaah. Jadi kan ujian adalah kesempatan untuk merojah. Ah. Bagus ya, masya Allah. Seandainya kita bisa menerapkan itu, maka kebaikan akan banyak anda peroleh. Jadi pertama materi, kuasai materi, cari kompetensi dengan menguasai materi tersebut sehingga kita bisa memanfaatkannya untuk masyarakat. Ini salah satu pesan dari tante kami ketika kami masih kecil ketika kami belajar fisika tante kami sambil nyapu kami ingat sekali ya, sambil nyapu berkata kamu kalau belajar fisika harus terapkan pada kehidupan sehari-hari coba lihat ini sapu punya gesekan ya kan kalau tidak ada gesekan dengan lantai ini sampah yang saya sapu terus jalan ke sana betul tidak? Cus. gak ada gesekan maka sampahnya terus gerak ke sana ya Ya, namun sampahnya berhenti di sini. Maka itu tanda bahwa ada gesekan. Jadi gesekan kinetik statik tidak hanya dihafalkan sebagai fs sama dengan mu kali gaya normal fk sebenarnya apa? Muka kali gaya normal itu jadi kaku. Tidak bisa mengembangkan ke hal-hal baru. Tidak bisa mengembangkan untuk kemaslahatan umat. Mengapa? Ketika ditanya gaya gesekan yang terbayang f sebenarnya mu kali n ketika ditanya hukum ohm v sebenarnya i kali r gitu ya benar ya benar <laughs> maka ini nggak bisa nggak bisa seperti ini nggak bisa Har kita harus memahami betul mencari kompetensi apa ha hakikat gitu ya dari perumusan perumusan tersebut cari contoh yang gampang misalnya kayak seperti tadi gesekan Ya kan? Oh ini aplikasi gesekan. Kemudian hukum om cari contoh yang gampang. Istilahnya kalau di bidang uh, sains itu mencari toy model namanya model mainan. Sebelum misalnya kita punya teori, kalau kita susah untuk menerapkannya ke kehidup uh, ke, ke sistem yang kompleks yang real, maka terapkan dulu ke toy model, model mainan, model yang sangat sederhana. Kalau kita sudah paham itu gak akan gampang untuk menerapkannya ke model yang real yang kompleks. Taip. itu materi komponen pertama dari ujian komponen kedua dari ujian adalah formatnya format kita harus uh, me, apa, menguasainya sebelum sebelum ujian tersebut benar bahwa kita tidak uh, apa tidak belajar hanya untuk ujian namun ketika kita mau ujian, kita juga harus siap gitu kan, betul tidak ketika kita kita belajar tidak hanya untuk ujian namun ketika mau ujian, kita harus siap siapkan materi komponen pertama, siapkan format komponen kedua kita harus tahu format, format ujiannya kita harus tahu format ujiannya ujiannya nanti pilihan ganda atau esai, sesederhana itu sebenarnya ujiannya itu pilihan gandanya sampai D atau sampai E, waktunya berapa? boleh pakai pensil atau pakai pulpen, boleh pakai tip X atau tidak boleh? itu membuat kita percaya diri. Ruangannya nanti di mana? jam berapa? gitu ya? harus pakai sepatu atau harus pakai sepatu? Nah, saya tidak mengatakan pakai sandal ke kampus. baik, <tuh> maka Memahami format atau menguasai format ujian sebelum melakukan ujian tersebut itu penting. Dan diantara format yang lain yang harus kita pelajari adalah biasanya model-model soalnya itu kayak apa. Itu yang dibutuhkan oleh karena itu kita hubungi senior-senior. Kita hubungi generasi terdahulu. Barang siapa yang berlandaskan pada generasi terdahulu itu lebih itu sukses. Itu benar di ujian. Dalam masalah ujian kita tanya generasi terdahulu, kira-kira dalam mata kuliah ini dosen ini soalnya itu tipikalnya seperti apa? Apakah soalnya itu butuh e, analisa banyak atau butuh hafalan banyak? Ya kan? Benar kita tidak belajar hanya untuk ujian itu, namun ketika ujian itu akan kita hadapi, faham ya? Tapi itu dua dua komponen dari ujian yang harus kita siapkan. Kemudian kita juga harus apa? harus mencoba metode yang tepat untuk mengerjakan format soal yang sudah kita dapat dari generasi terdahulu tersebut. Misalnya, contohnya misalnya, kita ambil contoh. Soalnya adalah pilihan ganda. Kita tahu bahwa soalnya adalah pilihan ganda. Bisa jadi bahkan kita bisa tanya ke dosenya langsung gitu kan. Pak nanti ujiannya gimana? Pilihan ganda atau ESE? Gak apa-apa. Kita tanyakan, kalau misalnya pilihan ganda, maka kita yang sudah kompeten dalam materi tadi, misalnya dua atau tiga hari sebelum ujian, murhojaahnya, Muroja'ah kita itu disesuaikan hanya untuk format pilihan ganda. Paham maksud anak? Paham maksud anak? Ujiannya pilihan ganda, kita tahu. Maka tentunya menghadapi ujian yang pilihan ganda dengan menghadapi ujian yang es. Ujian handal di situ, maka muroja'ah yang hanya sekedar, oh ini segini poinnya, oh ini, ini, oh ini, ya kan? Namun kalau esay, harus lebih hati-hati. ya kan? Itu lebih menghemat waktu daripada kalau kita tidak tahu formatnya. Daripada kalau kita tidak tahu format ujiannya. Kita tidak tahu format ujiannya. Memang benar, materinya sudah handal. Namun tentu kita tetap harus butuh merojaah. Nah, tipe merojaah seperti apa yang harus kita lakukan ujiannya besok? Tipe merojaah apa yang harus kita lakukan malam ini? Apa sekedar baca-baca satu halaman setengah menit, atau satu halaman lima menit misalnya bacanya lebih teliti nah itu harus itu bisa bisa kita tentukan kalau kita mengetahui format soalnya waduh tapi sekarang kita masuk kepada uh, uh, tips yang sangat teknis lain dan tips ini sebenarnya sangat umum tidak hanya untuk ujian tidak hanya belajar namun tips ini sangat umum sebenarnya namun bisa langsung kita aplikasikan dalam masalah bagaimana cara kita belajar bagaimana cara kita e, mengerjakan ujian tips ini adalah berkaitan dengan ketika kita hendak memiliki tujuan tertentu misalnya kita punya tujuan tertentu misalnya kita ambil contoh menghafalkan Quran kita punya tujuan menghafalkan Quran contoh hmm. lain kita punya tujuan memiliki kompetensi yang sangat handal di bidang kalkulus. Itu contoh kedua. Contoh ketiga misalnya kita ingin berdakwah di Bantul misalnya. Tujuan ketiga, ya kan? Kita punya banyak tujuan dalam hidup. Ya kan? Taib. Maka bagaimana supaya tujuan ini bisa kita capai dengan mudah? Itu ada metodenya. Kalau kalau kita mengetahui metodenya, maka melaksanakannya akan mudah. Kalau kita tidak tahu metodenya, maka melaksanakannya akan susah. Maka ketika kita memiliki al-hadaf, tujuan, ada sembilan syarat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah ijabi. Al-ijabi. Yang uh, harus dalam bentuk kalimat positif, tujuan tersebut harus dalam bentuk kalimat positif. Tujuannya jangan jadi kalimat negatif. Contohnya misalnya tujuan saya adalah jangan sampai IP saya 2, koma. <laughs> ubah. Tujuan saya adalah IP saya 3, koma. gitu ya. Kalimat pertama. Kenapa? Karena, Karena mis kalau misalnya tujuannya itu positif, maka mindset kita untuk me me mencapai tujuan tersebut juga akan positif. Ya. Dan tuju dan dan tujuan yang positif itu adalah yang paling banyak. Contohnya menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran maka ini adalah tujuan yang dalam bentuk kalimat positif. Bukan dalam bentuk kalimat negatif. Maka itu syarat pertama. Syarat pertama adalah ijabi. Harus dalam bentuk kalimat positif. Taib. Catat. <laughs> Harus. Karena sembilan ya. Kalau hafal mencatatnya di soder, di dada tidak masalah. Yang penting yang penting eh, Paidahnya tercatat Kemudian yang kedua Yahus Sunni Yahus Sunni Apa terjemahannya ya? Bahasa Indonesia itu susah untuk dibuat Untuk menerjemahkan bahasa Arab Yahus Sunni, cocok dengan Kondisiku saat ini Janganlah kita Buat tujuan yang tidak Sesuai dengan keadaan kita Misalnya Tujuan berdakwah di Afrika Utara. Sedangkan antum lagi di Jogja, gitu kan? Itu tidak yakhussukum. Ya, la <tuk> yakhussukum. <tuk> ya Yakhussuni, harus atau yakhussuna harus uh, sesuai dengan keadaan kita. Harus <tuk> maka itu bikin satu-satu. Saya ingin kompeten di mata kuliah ini. Kemudian nanti di kertas terpisah. Saya ingin kompeten di mata kuliah B. Saya ingin kompeten di mata kuliah C, gitu kan? Kemudian saya ingin kompeten di mata kuliah C. Ini kalimat positif. Kemudian yang kedua, ya khusuni. Mata kuliah sendiri. jangan mata kuliah temannya yang beda fakultas gitu ya. Itu tidak ya khusuka. Baik. <laughs> Kemudian yang ketiga, muhaddad muhaddad fil makan wal waz zaman harus memiliki batasan dalam waktu dan tempat tempatnya harus jelas waktunya harus jelas kita ingin menghafalkan Al-Quran dalam waktu satu tahun sebutkan satu tahun kita ingin menghafalkan Al-Quran dalam waktu satu tahun kita ingin menguasai mata kuliah al kalkulus dalam waktu enam bulan Maksudnya materi yang materi semester ini. Kalkulus kan banyak ya. Benar atau tidak? Kalau lulus itu bisa jadi 3 semester. Betul tidak? Atau enggak? Salah ya. Terserah. Tapi bisa jadi 3 semester bidang kalkulus namun tulis hadafnya, tujuannya ingin menjadi kompeten di mata kuliah kalkulus semester sekarang. Kelimanya positif sesuai dengan keadaan kita. Kemudian, muhaddad fil makan wa zaman. Memiliki batasan dalam tempat dan waktu. Yaitu, yaitu waktunya adalah selama semester ini. Selama enam bulan ini. Atau kurang dari enam bulan. Taib, itu muhaddad. Kemudian, syarat yang keempat, ad-dalil. Harus memiliki Bagaimana kita bisa sukses dalam menerapkan tujuan tersebut? Tanda bagaimana kita bisa sukses dalam menerapkan tujuan tersebut? Kalau misalnya, misalnya kita tujuannya adalah ingin menghafalkan Al-Qur'an dalam waktu satu tahun, maka kita bagi kan, 30 juz dibagi 12 bulan. Maka tandanya adalah setiap satu bulan saya sudah menghafalkan 30 per 12 juz. Itu tandanya. Jadi lewat bulan pertama kalau itu sudah, maka kalau itu 30 per 12 juz itu sudah terpenuhi, maka itu baik. Harus jadi, harus punya ad-dalil, tanda. Tanda bahwa kita on track. ya Tanda bahwa kita on track. Dan tanda bahwa kita berhasil melakukannya. Nanti, misalnya, misalnya ketika di akhir tahun, tujuannya adalah menghafalkan Quran dalam waktu satu tahun, maka tanda yang paling utama adalah ketika di akhir tahun antum sudah hafal Quran atau tidak gitu kan itu tanda yang paling yang paling utama kalau antum sudah hafal Quran berarti tujuan antum tercapai kalau tidak maka tidak namun hati-hati dalam masalah tanda ini sesuatu yang harus kita perhatikan adalah kalau misalnya kita ambil tujuan berdakwah di Bantul misalnya kalimatnya positif kemudian sesuai dengan kondisi antum misalnya Nantum berasal dari Bantul misalnya, kemudian muhaddad, visa manual makan, saya ingin berdakwah di Bantul selama satu semester ini atau selama dua bulan, KKN misalnya. KKN itu berapa bulan? Hah? Dua bulan. Maka jangan jadikan dalilnya, jangan jadikan tanda kesuksesan tujuannya adalah bahwa orang-orang di sana mendapat hidayah. Itu bukan urusan Nantum. Itu ya. Namun dalilnya, tandanya adalah tanda bahwa tujuan itu tercapai, berdakwah di Bantul. Misalnya bahwa selama satu bulan misalnya saya sudah berhasil menyebarkan buletin sekian ratus, sekian ribu di Bantul. misalnya Kalau itu sudah tercapai di akhir bulan, maka checklist. Itu tandanya. ya Jadi harus cerdas juga dalam membuat dalil, membuat tanda apakah tujuan kita tercapai atau tidak. Kemudian yang kelima syarat yang kelima adalah al-azhar harus memiliki dampak harus memiliki tujuan kita tanyakan tujuan kita tersebut apa dampaknya kalau misalnya tujuan kita tujuan yang kita buat adalah menjadi juara satu di turnamen dota apa dampaknya dota itu adalah game online, ya. <tuh> subhanallah dampaknya negatif semua itu ya buang waktu. Kemudian apa kalau gabung di game online banyak kata-kata kasar yang diucapkan dari rekan sesama tim atau dari rekan tim lawan ya maka dampaknya buruk. Menghafalkan Al-Qur'an dampaknya baik. Misalnya dengan saya menghafalkan Al-Qur'an saya bisa membantu diri saya untuk bisa mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalnya bisa membantu saya untuk lebih memahami ilmu syar'i. Itu dampaknya harus kita pikirkan. Contohnya misalnya saya ingin bisnis, bisa. Ini syarat-syarat yang sembilan ini, sekarang kita sudah sebutkan lima. Itu bisa digunakan untuk tujuan apapun tapi harus memenuhi syarat ini. Yang kelima adalah harus memiliki dampak yang baik. Apa dampaknya? Kita tanyakan, apa dampaknya? Kalau misalnya kita ingin kompeten di mata kuliah A selama 6 bulan itu sudah memenuhi empat syarat yang pertama. Namun nanti dampaknya ternyata hanya untuk ujian. Maka itu salah. Dampaknya, asarnya itu salah. Asarnya harus kita manfaatkan untuk umat. Kemudian yang keenam, syarat yang keenam adalah maktub. Maktubun harus tertulis. Tulis itu tujuannya di buku catatan anda atau di laptop, tapi lebih baik dijadikan poster, dijadikan setiap bangun tidur langsung ngadep dinding yang tertulis itu gitu ya. Itu tujuan e, harus ditulis, harus ditulis tujuannya dalam bentuk kalimat positif harus ditulis apa waktu dan tempatnya muhaddad di zamanul makan harus ditulis juga apa dampaknya gitu kan dampak uh, tu, uh, dampak yang baik tadi tulis sebanyak mungkin misalnya menghafalkan Al-Qur'an untuk mencari ridho Allah tulis supaya setiap kita melihat itu kita lebih mudah untuk lebih meluruskan niat memperbaiki niat memperbaharui niat maka harus ditulis termasuk yang ditulis adalah jadwal jadwal seperti tadi, muhaddat di zaman wal makan maka kalau saya ingin menghafalkan Al-Quran dalam waktu satu tahun maka 30 per 12 dalam waktu satu bulan saya harus hafalkan 30 per 48 dalam waktu satu minggu Ya, 30 per 48 juz hitung sendiri dalam waktu satu minggu itu harus ditulis harus ditulis maktub kemudian yang ketujuh kau bilun lidakoyul, kau Dapat dibayangkan, dapat dibayangkan. Jangan jadikan tujuan antum itu saya ingin menghafalkan Al-Quran dalam waktu satu minggu, dalam waktu satu hari. Misalnya. Sekarang berapa hafalannya? Satu jus doang, jus amma. Ini tidak bisa dibayangkan. Atau misalnya apa kira-kira? tujuan yang tidak bisa dibayangkan, maka kalau misalnya tujuan antum tidak bisa antum bayangkan, maka itu jangan maka itu tolak. Misalnya misalnya ingin menguasai mata kuliah, A lengkap, beserta mendapatkan penelitian hasil selama satu semester ini, kemudian juga mempresentasikannya di konferensi yang bergengsi kemudian apa dan sebagainya ini tidak bisa dibayangkan bagaimana kita bisa menyiapkan penelitian yang yang bagus selama satu semester itu kurang ya maka eh, syarat ketujuh adalah Qabil ditakoyul harus harus bisa dibayangkan kemudian yang, ke, yang berapa sekarang kedelapan al istisharoh al istishar al istisharoh konsultasi kita harus konsultasi pada orang yang sudah melewati jalan tersebut. Kita harus konsultatif konsultasi pada orang yang telah melewati jalan tersebut bagaimana jalan yang paling baik untuk menerapkan tujuan tersebut. Apakah metode kita sudah benar? Apakah waktu dan apakah apa, standar waktu yang telah kita tetapkan itu sudah realistis dan lain sebagainya. Kita harus al-istisyah. Kemudian yang ke sembilan yang terakhir al istiqoroh al istiqoroh tujuan kita misalnya ingin menjadi dokter yang baik kalimat positif menjadi dokter yang yang kompeten dokter umum kemudian yang khusus saya suka saya sudah eh, saya suka bidang kedokteran yang khusus saya suka bidang kedokteran kemudian yang ketiga muhaddat Oh saya mau masuk fakultas kedokteran ya kan makan. saya mau masuk fakultas kedokteran UGM jadi nanti studinya 4 tahun kemudian Ad-Dalil tanda bahwa saya sukses nanti di akhir 4 tahun saya dapat gelar ya kan kemudian saya bisa berkontribusi ini dan itu ke masyarakat misalnya maka itu uh, Ad-Dalil Al-Athar dampaknya apa dampaknya ke masyarakat itu kita pikirkan, kemudian kita tulis maktub, kemudian bisa dibayangkan, kita bisa membayangkan diri kita bisa menjadi seorang dokter yang baik. Kemudian, kemudian kita konsultasi, kemudian kita istikharah. Al-istikharah. Al-istikharah eh talabu shorfil ila ma ma huwa al-mukhtar al-aula 'inda Allah, dengan salat dan doa alwarid fiha. Jadi istikharah itu adalah meminta supaya uh, apa, supaya kita bisa mendapatkan pilihan yang itu paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya ham kita, semangat kita itu diarahkan pada pilihan yang baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan istikharah itu dengan salat dan dengan doa. Jadi jangan kaitkan istikharah hanya hanya dengan salat. Istiqoroh itu adalah ada sholat tulis istiqoroh, ada doa tulis istiqoroh, ya. Namun istiqoroh ini hanya untuk kalau misalnya perkaranya secara dzatnya mubah, misalnya mau jadi dokter atau jadi insinyur. Tapi kalau tujuannya ingin menghafalkan Al-Quran, jangan istiqoroh. Itu sudah jelas bahwa itu yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan istiqoroh. Apakah saya harus menghafalkan Al-Quran ya? Coba istiqoroh dulu. Gak usah. Benar tidak? Menghafalkan Al-Quran apa hukumnya? Mubah? Tentu tidak. Apa hukumnya? Menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan? Fardu kifaya. Maka semuanya dosa. Minimalnya adalah supaya derajat mutawatir itu dipertahankan. Al-Quran di di riwayatkan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang dengan mutawatir maka ini syarat minimalnya harus mutawatir maka eh, kalau misalnya tujuan yang kita buat tersebut itu secara zatnya itu bukan mubah namun mustahab atau lebih maka jangan istiqor namun secara, kalau secara zatnya itu mubah misalnya mau berdakwah di Bantul apa berdakwah di pogung, gitu kan? Mubah antum mau berdakwah di mana ya mubah. Namun bisa jadi uh, bisa jadi mustahab atau bisa jadi fardhu ain tergantung kondisi daerah tersebut. Maka dalam kondisi tersebut kita bisa istiqoroh. Taib itu adalah uh, sembilan syarat supaya kita bisa menjadi uh, memiliki ma -ma -ma menerapkan mengimplementasikan atau mencapai tujuan yang kita telah tetapkan. Sebenarnya ada satu poin lagi, namun mungkin diketambahkan setelah pertanyaan. Mungkin sambil lalu, kami ucapkan dzikirul akhiran untuk Ustad Dioktofan natif Oke, uh, sangat berkesan sekali ya pelajaran-pelajaran uh, yang bisa kita petik, di mana ujian itu bisa jadi latihan. PR bisa jadi cemilan itu kan ya itu luar biasa eh uh, Oke okay, selanjutnya kita akan buka sesi tanya-jawab untuk yang akhwat bisa lewat melalui kertas untuk yang akhwat yang di atas mungkin bisa dikumpulkan dalam satu kertas langsung di lemparkan aja nggak papa Terus yang di belakang bisa ditaruh di depan hijabnya itu, di lantainya. Mohonkan untuk panitia bisa mengambil pertanyaan-pertanyaan. Oke, eh, langsung saja ada pertanyaan. Saya pernah mencoba belajar untuk mengejar kompetensi ilmiah. Namun hal tersebut terasa menghabiskan waktu. Seperti yang kita tahu banyak mata kuliah yang harus dipelajari. Sehingga terasa kurang waktu untuk menuntut ilmu syari. Mohon sarannya. Bagaimana ini pertanyaan terkait dengan bagaimana menyelaraskan antara belajar ilmu dunia dan ilmu syari. Ilmu dunia dan ilmu syari tentu berbeda. Namun dalam sisi kita, dalam sisi wajibnya kita untuk mempelajarinya, kita wajib juga untuk belajar ilmu kuliah, karena kita lagi kuliah di situ kan, wajib kan? Mana? Kemudian membahagiakan orang tua juga. Namun dari sisi wajibnya kita untuk mempelajari keduanya, jangan bedakan, jadikan satu paket. Jadikan ilmu syari mata kuliah ke N plus 1. Mata kuliah antum semester ini N, buah Ilmu syari adalah mata kuliah n plus satu. Sebagaimana antum tidak protes mata kuliah itu ada 5. Kemudian antum bisanya hanya belajar mata kuliah keempat. Kemudian antum tidak protes. Kenapa saya harus belajar mata kuliah kelima? Ini antum sudah sadar bahwa lima kuliah mata kuliah ini sudah satu paket. Kenapa antum protes harus belajar ilmu syari juga gitu? Jadi kan itu mata kuliah keenam. Gimana mindset? Ya. Jadi harus kita harus punya strategi. Strategi yang yang yang yang, yang eh, cukup anangga baik itu adalah untuk mata kuliah ilmu dunia itu usahakan selesai di selesai kita pahami di ruang kuliah tersebut. Misalnya ketika lagi kuliah dosennya ngajarin apa? Kalau misalnya ada yang nggak paham, kita ngotor atau ngobrol sama asal nggak lewat waktu sholat gitu ya. Kita harus pahami materi kuliah yang diajarkan di, di, di sesi tersebut saat itu juga sehingga kita keluar sudah paham, bisa nggak? Kalau kita nggak paham, nggak apa-apa ngotor tanya dosen. Dosen dibayar untuk nerangin. Dosen dibayar supaya antum bisa paham, bukan? Bukan apa antum biarkan keluar dari ruangan kuliah tidak paham? Ngotot tanya pada dosen. Atau kalau misalnya dosennya sibuk, janjian kapan pak saya bisa ke ruangan anda? Saya ingin mempelajari lebih jauh tentang ini. Saya ingin paham. Tunjukkan niat baik tersebut. Saya ingin paham. Insya Allah dosen akan senang. Ya, ketika mahasiswa ingin paham. Karena dosen tentu senang kalau mahasiswa ingin paham bukan hanya untuk mencari nilai. Tentu dosen itu akan merasa senang. Nah, ketika untuk ilmu dunia itu sudah e, tercover di situ, waktu sisanya untuk ilmu syar'i. Contohnya misalnya ketika kajian kajian, maka usahakan ketika kajian tersebut bahasa Arab misalnya, usahakan harus ngerti saat itu juga. Tanyakan ke itu pengajarnya. Pengajarnya dibayar untuk ngajarin antum gitu ya baik, maka antum harus paham, itu hak hak antum, antum harus paham. Jadi dengan itu, efektivitas waktu lebih terjamin, setelah itu kita bisa mengerjakan tugas di luar waktu belajar. Kebanyakan kita ketika gak ngerti, kita pasrah di ruang kuliah itu. Waduh lah, saya sudah gak ngerti ini, saya santai aja lah. Awalnya begini, badan tegak, ketika sudah gak ngerti dosenya ini ngomong apa, lama-lama sendera ah sudahlah nanti ajalah nanti malam saya pelajari lagi ini mental yang salah harus tanya ke dosen, pak itu gimana? harus aktif saat itu juga kalau bisa bisa mengikuti harus pahami maka eh, saya pernah terapkan metode ini waktu saya SMA untuk mata kuliah lain selain fisika saya terapkan ini untuk fisika saya terapkan ini juga plus mempelajari referensi-referensi lain di fisika tapi untuk mata pelajaran lain misalnya kimia atau sejarah atau apa harus ngerti saat itu juga itu efektif baik eh uh, selanjutnya ini yang mungkin masalah Bismillah. Setelah kurang tidur itu tidak baik. Apakah itu tidak berlaku bagi mahasiswa? <laughs> Karena sering kurang waktu. Apalagi untuk memadukan belajar ilmu syari' dan kuliah. Karena banyak juga matkul yang perlu diulang-ulang dan makan banyak waktu. Baik. Waktu tidur tidak boleh tidak kita harus punya cukup waktu tidur. Namun terkadang Permasalahannya itu sebenarnya adalah kita kurang lebih mengefektifkan waktu yang siang hari itu. Berapa banyak? Tapi penanya Insya Allah baik ya. Namun orang lain berapa banyak kita temukan mereka berkeluh kesah tentang waktu memadukan belajar ilmu syari dan belajar kuliah. Namun status Facebooknya aktif terus status status Facebooknya, Twitternya aktif. Seandainya waktu itu bisa digunakan untuk merujak ah, atau belajar, maka tentunya lebih baik, ya kan? Nah, saranana, tapi bisa diterima atau tidak kalau ini sarannya? Sambil makan itu sambil buka-buka, ya, sambil buka-buka. Atau misalnya kalau ada teman misalnya gak bisa buka-buka kitab atau buku sendiri, ngobrol, ajak ngobrol, coba kamu soalkan, soalin, soalin materi ini ke saya, kita sambil makan, kita sambil ngobrol, tapi ngobrolnya soal. Kamu soalin saya jawab, nanti giliran saya soalin kamu, kamu jawab, tanya jawab. Jadi kalau misalnya satu kosan misalnya ada, atau satu wisma itu lebih baik lagi gitu ya buat waktu khusus untuk saling tanya jawab. Tanya jawab itu membuat otak kita lebih lebih kuat dalam memahami materi dan lebih kuat dalam menghafalkan. Dalam menghafalkan poin-poin terkadang kalau misalnya di materi kuliah ataupun materi ilmu syar'i kan banyak poinnya. Misalnya poin thaharah, pertama adalah membahas tentang apa? Pengertian thaharah. Kemudian membahas tentang macam-macam air. Kemudian membahas tentang hukum kalau air kecampuran najis, hukum kalau air kecampuran bah bahan tidak najis. Kemudian poin seterusnya bagaimana hukumnya kalau misalnya ya wadah, hukum al-ina wadah. Ini poin-poin ini kan runtur kan, bagaimana kita ngafalin itu sehingga kita terbayang misalnya konten dari bidang tersebut tanya jawab, tanya jawab. Terkadang kalau baca sendiri. Tidak bisa. Maka ala kuliah supaya kita bisa uh, punya waktu tidur yang cukup efektifkan waktu yang di siang hari dan di sore hari. ya Kemudian kalau misalnya mau menghadapi ujian tidak apa-apa untuk mengorbankan misalnya sedikit waktu untuk belajar ilmu syari'i karena memang prioritas sedang ujian kuliah. Ketika waktu ujian kuliah korbankan sedikit waktu belajar ilmu syari'i ketika lagi ujian mahat atau ujian ilmu syar'i korbankan sedikit waktu untuk belajar kuliah gitu ya maka supaya balance tidak apa-apa mengorbankan sedikit belajar ilmu syar'i sedikit saja untuk belajar lebih di ilmu kuliah antum namun setelah ujiannya selesai genjot lagi ilmu syar'inya genjot lagi ilmu syar'inya itu lebih memberikan rasa percaya diri pada kita daripada kalau misalnya kita tetap jadwal ilmu syar'inya sesuai seperti biasa Namun uh, ujian kuliahnya anjlok, seterusnya bakal, percaya diri kita bakal anjlok. Kita akan berpikir, wah ilmu kuliah saja saya anjlok, ilmu syari juga kayaknya gak masuk-masuk. ya kan? Lagi ujian, tapi belajar ilmu syari-nya tetap kenceng, maka ketika belajar ilmu syari-nya gak, gak tenang karena kepikiran ujian, ketika ujian gak bisa jawab karena kemarin-kemarin jarum ilmu syarinya gak diturunin sedikit. Jadi madorot. Cara yang paling baik adalah ketika ujian ilmu dunia, kuliah, belajar ilmu seharinya disedikitkan, di, di sedikit saja. Muraja tetap, namun menghafalkan diturunkan sedikit. Menghafalkan yang baru diturunkan sedikit. Muraja tetap, tapi menghafalkan sesuatu yang baru diturunkan sedikit, sehingga waktunya bisa untuk belajar ilmu kuliah. Jadi itu strategi-strateginya. Intinya, intinya jangan sampai kurang tidur. Itu point, pointana. Okay, uh, lanjut. Assalamualaikum, Ustad. Saya sering kali menunda kebaikan dengan kebaikan yang lain, seperti menunda membaca Al-Quran dengan membaca buku akidah. Bagaimana, menurut Ustad, apakah saya salah? Menunda kebaikan dengan kebaikan yang lain, seperti menunda membaca Al-Quran dengan membaca buku akidah. Taib pertama tentu kalau misalnya ini jadi kebiasaan maka ini tidak baik oleh karena itu terapkan yang tadi terapkan yang sembilan syarat tadi kita tujuannya ingin menghafalkan Al-Quran tujuan kedua ingin paham akidah ya kan kemudian kasih waktunya alokasi waktunya saya ingin menghafalkan Al-Quran dalam waktu berapa tahun saya ingin memahami kitab akidah ini dalam waktu berapa bulan misalnya Kemudian buat waktu uh, waktu per minggu yang realistis. Waktu per hari yang realistis. Dan berusaha untuk fokus untuk untuk penuhi waktu-waktu tersebut. Dengan begitu kita tidak menunda kebaikan dengan kebaikan yang lain. Kalau misalnya benar-benar sibuk misalnya hal darurat misalnya, tidak apa-apa. Namun besok tetap penuhi sesuai dengan waktu yang telah kita tetapkan. Jadi kita uh, Cara untuk mengatasi masalah ini menunda kebaikan dan... ...pertanyaan selanjutnya, Ustadz saya adalah mahasiswi di Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik seperti yang kita ketahui bahwa jumlah akhwat sangat minim. Saya ingin melanjutkan studi keluar untuk S2 tapi bukankah baiknya wanita berada di rumah apakah saya tidak perlu melanjutkan studi saya karena saya karena saya tahu mudarat berada di wilayah teknik lebih besar daripada baiknya mohon suaranya suaranya ini hukum terkait ee eh, safar ke luar negeri ya. sudah terkait safar kemudian hukum keluar negeri itu ada beda-beda beda babnya sendiri hukum safar bagi perempuan itu harusnya hendak didampingi oleh mahrom oleh mahrom ya maka kalau misalnya ingin kuliah kemanapun misalnya minta antar ke mahrom mahrom kita lebih baik kalau misalnya S2 ya, nikah dulu gitu ya terus berangkat sama suaminya ke sana ya. maka eh, ya ini semangat bagi ikhwan-ikhwan di sini ini realita, ini realita. Tidakkah anda ingin membantunya, gitu ya? Tanya. <laughs> uh, harus bersama Macron. Namun ketika sudah di tempat tujuan, kalau lingkungan kita sudah aman, ini belum bicara ke luar negeri, gitu ya, bentar dulu. Kalau misalnya tempatnya aman, kayak di Jogja ini, maka Macronnya boleh, boleh meninggalkan kita di kos atau di wisma yang aman tersebut. Kemudian hukum ke luar negeri, itu ke negeri, ke luar negeri, misalnya ke negeri kaum muslimin maka tidak masalah. Namun kalau misalnya perginya ke negeri kafir, maka harus terpenuhi syarat. Dan para ulama telah menyebutkan syarat-syaratnya, misalnya kita boleh ke sana kalau kita tujuannya untuk berdakwah. Atau kita boleh ke sana kalau tujuannya untuk berobat yang obatnya itu tidak ada, atau atau minim di negeri kita atau di negeri kaum muslimin yang lain. Atau yang ketiga, kita boleh ke sana ke negeri kafir untuk mem, mem, mempelajari ilmu walaupun itu ilmu dunia yang ilmu dunia itu minim atau tidak ada di negeri kita ataupun di negeri kaum muslimin yang lain. Contohnya teknik tidak kita pungkiri negeri kafir ilmu tekniknya bahkan eh, apa bisa jadi bukan bahkan bisa jadi lebih bagus daripada daripada ilmu teknik di negeri kita atau di negeri kaum muslimin yang lain maka kalau ini kalau kalau kondisinya begitu insyaallah tidak mengapa ke luar negeri namun harus harus penuhi syarat tadi kesana harus bersama mahram. Terus uh, selanjutnya. Assalamualaikum Ustadz, pertanyaan saya sudah belajar dari jauh-jauh hari sering latihan, selalu mengerjakan tugas dan bisa, tapi saat ujian ngeblank lupa rumus dan cara-cara mengerjakan soal tersebut dan akhirnya nilainya jelek, bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya adalah sebelum ujian Anda harus membuat gladi bersih ujian Bilang ke teman kos, nanti jam segini sampai jam segini saya mau mengerjakan latihan soal ini, kamu awasi, benar-benar diawasi, saya mau mulai jam segini sampai jam segitu. Dan uh, uh, apa? Dan dan mindset antum harus merasa bahwa ini benar-benar ujian hari-hari. Maka lebih baik lagi kalau misalnya antum berkonspirasi dengan teman Antum buatkan soal buat dia, dia buatkan soal buat antum, yang sesuai dengan standar soal yang biasanya dosennya. Makanya kita harus tahu format yang diajukan dosennya. Tadi ya komponen kedua dari ujian. Antum ngasih soal ke dia, dia ngasih soal ke antum, gitu kan? Kemudian kerjakan, bisa ngerjain bareng-bareng, saling saling menjaga, jangan buka krepean atau jangan apa, <tuh> ya jangan as friend atau yang lain. Dan itu kerjakan benar-benar seperti saat itu ujian hari H. Saib? Tidak harus sekali. Ketika saya dulu ujian TOEFL, IELTS, GRE, baik GRE general ataupun GRE physics, dari subject, saya latihan gladi bersihnya 10 kali. 10 kali. Sampai-sampai, saya sudah paham saya sudah menghabiskan kayaknya waktu setengah jam nih. Waktunya tinggal berapa menit lagi sampai sampai paham. Saking sudah terbiasa dengan rentang waktu ujian tersebut. Dan sudah terbiasa dengan formatnya. Ada banyak uh, apa software-software latihan-latihan untuk TOEFL, IELTS. Itu jangan kita kita latihannya kita latihannya dari buku-buku, namun soal yang bisa kita jawab dengan klik-klik itu jangan jangan kita jangan kita sia-siakan. Itu jangan dibuat latihan gitu ya. Latihan dalam artian oh ini apa? lihat soalnya kemudian lihat buku, oke jawab. Tek, jangan. Itu simpan untuk gladi bersih. Oke? Okay? 10 kali ya terserah, 3 kali sebenarnya sudah cukup, 2 kali sebenarnya sudah cukup. 2 atau 3 kali. Dengan itu, ketika ujian hari H, kita sudah terbiasa. Uh, pertanyaan selanjutnya, uh, ini pertanyaan yang dipilih-pilih ya, soalnya banyak sekali. Pertanyaannya, bagaimana membangkitkan motivasi saat turun dan uh, sudah jenuh akan target-target belajar? Gimana Ustaz caranya? Sembilan syarat tadi, kalau Antum benar-benar menulisnya dan dibuat poster misalnya, ya enggak harus dibuat poster, tapi uh, ditulis, ditaruh di meja misalnya, di bawah kaca, kalau mejanya ada kacanya gitu ya. Dan Antum melihat kembali tulisan Antum dua bulan lalu bahwa saya ingin me... ini mimpi-mimpi saya maka itu akan membantu untuk fokus lagi baik itu tujuannya tujuan ilmu syariah atau tujuan ilmu dunia Antum bisa menerapkannya 9 syarat tadi 9 metode tadi untuk tujuan apapun yang baik Selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, jikalau seandainya tujuan kuliah kita adalah untuk sukses dan membahagiakan orang tua, apakah hal tersebut sesuai dengan syariat? Syukuran, Jazakallah. Nah, tentu saja. Tentu saja itu adalah hal yang baik. E, minta pahala pada Allah SWT, kemudian berniat untuk membahagiakan orang tua, maka itu adalah tujuan yang baik. Pertanyaan selanjutnya, eh, bagaimana mengatasi keterbatasan fisik seperti mudah kantuk, sulit fokus, dan tidak kunjung paham? Itu bukan <laughs> itu bukan keterbatasan fisik. <laughs> itu kelemahan. Kelemahan yang bisa kita obati. Insyaallah. Bagaimana mengobatinya? Mengobatinya adalah mudah kantuk. Kebanyakan kita mudah kantuk ketika, kuliah. ketika kuliah atau ketika kajian, gitu kan? Ketika kajian mungkin kita bisa pahami bisa jadi malaikat sedang menaruh sayapnya sehingga keberkahan ya turun sehingga apa ketenangan turun sehingga tidur. Namun kuliah <tid> tidak bisa kita pahami itu bisa kenapa ngantuk? Caranya adalah kita harus selalu aktif aktif, nanya ini dosen lagi ngomong apa sih? pertanyaan simpel apa sih yang diomongin dosen ini? itu membantu kita untuk uh, menaruh perhatian pada slide atau papan apa sih yang lagi diomongin? apa gunanya saya belajar ini? gak apa-apa ketika ngantuk ngacung gitu kan? maaf pak ini konteksnya apa ya kita bicara ini? Nah, gitu. gak apa-apa apa manfaatnya gitu ya? Atau konteksnya? Nanti digunakan untuk apa? Aplikasinya apa kira-kira? Apa? Kita lawan sendiri ngantuk tersebut. Kita lawan sendiri. Kalau misalnya bukan terjadi di ruang kuliah, misalnya kita bisa ambil wudu misalnya. Ketika kita murojaah Al-Qur'an saking tenangnya membaca Al-Qur'an itu, sampai-sampai kita ngantuk biasanya. Ambil wudu ya kan maka kita harus mencari metode sendiri kita harus lawan itu sendiri ya jangan-jangan pasrah jangan pasrah Tui. Baik. baik eh uh, pertanyaan selanjutnya dari moderator ya istilah oh. gimana uh, cara menghadapi tanya enak ada yang tidak enak nah gimana saat untuk uh, tipsnya Bagaimana cara menyukai dosen tersebut walaupun ya sebenarnya itu susah dipahami atau 6 nah. Oh ini pertanyaan sangat bagus dan ini bisa saya kembangkan ke pertanyaan serupa bagaimana kalau misalnya slide atau textbook yang diberikan dosen kita nggak bisa paham jawabannya sudah kita sebutkan tadi sebenarnya kita harus rajin mencari literatur terkadang ini satu satu poin penting. Bukan kamu memahaminya. Tapi karena sarananya atau literaturnya yang kurang bagus. Atau kurang cocok untuk kita. Jangan pesimis. Intinya jangan rendah diri. Kita tidak bisa paham ini, textbook ini, buku ini atau slide ini, atau dosen ini saya tidak bisa paham cara menjelaskannya. Maka jangan rendah diri atau jangan pesimis, jangan langsung berpikiran saya tidak bisa memahami mata kuliah ini. Namun banyak sekali, dan ini sangat banyak, itu disebabkan kita tidak bisa paham, itu disebabkan karena bukunya itu tidak cocok dengan style belajar kita. Slide dari dosen tidak cocok dengan style belajar kita. Atau memang slide-nya sendiri yang jelas gitu kan atau cara menerangkan dosen sendiri enggak jelas gitu misalnya. Maka cara mengobatinya adalah kita perbanyak mengumpulkan referensi-referensi. Jangan paksakan diri kita untuk bisa memahami materi tersebut dari dari slide ini atau dari textbook ini. Kalau memang sudah kita enggak bisa paham cari referensi lain dan kebanyakan kasus ketika kita sudah mencari referensi lain, kita dapat beberapa apa? cahaya dari situ, beberapa hidayah. Kita balik lagi ke slide si dosen, kita balik lagi ke textbooknya dosen, atau kita balik ke keterangannya dosen, jadi, jadi nyambung. Jadi jangan jangan pasrah dengan keadaan. Kita harus aktif mencari referensi atau literatur. Seperti sekarang. Jangan hanya pasrah pada apa yang Anda sampaikan. Cari yang lain, sehingga itu bisa membuat ilmu antum lebih lebih bagus dari dari kalau seandainya hantu hanya mendapatkan dari sini saya pertanyaan selanjutnya apa batasan kita dalam menuntut ilmu dunia apa indikator kita jika itu seharusnya kita berhenti dan tidak berhenti atau lanjut batasan kita dalam menuntut ilmu dunia Batasan. Anda tidak paham pertanyaannya batasan kita adalah menuntut ilmu dunia untuk ilmu dunia itu sendiri kalau misalnya kita menuntut ilmu dunia terlalu ngoyo istilahnya sehingga tidak sudah lebih dari kebutuhan maka itu kita harus berhenti maksudnya dalam berhenti ya jangan-jangan jangan, jangan, jangan e, berlebihan contoh misalnya contoh misalnya kalau misalnya kita e, belajar misalnya fisika misalnya belajar ilmu fisika misalnya banyak fisika banyak macamnya kemudian kita belajar yang bermanfaat untuk umat kemudian ada juga ketika kita baca literatur fisika ada juga materi-materi yang berkaitan dengan misalnya fisika-fisika yang berkaitan dengan filsafat tidak bermanfaat untuk umat berhenti jangan pelajari itu pelajari yang bermanfaat saja itu kalau yang dimaksud dengan pertanyaannya apa batasan kita dalam menuntut ilmu dunia. Intinya jangan sampai mengarah pada hal yang tidak bermanfaat. Namun kita harus semangat juga dalam menuntut ilmu syar'i. Dalam menuntut ilmu syar'i tidak ada batasannya. Kita harus selalu semangat menuntut ilmu syar'i. Oke, pertanyaan selanjutnya ini tentang tadi yang membuat tujuan tadi. Ustaz. Apakah tujuan tersebut harus kita sesuaikan dengan keadaan kita, di mana saat ini meskip uh, dimana saat ini keadaan belum mendukung? Misalnya saya ingin jadi dosen, tapi saat ini saya berada di jalur pesimis. Apakah kita harus keluar dari? Oh. Apaan? E, misalnya saya ingin jadi dosen tapi saat ini saya berada di jalur pembisnis apakah kita harus keluar dari keadaan kita tersebut ataukah itu hanya sugesti saya bahwa untuk jadi dosen saya harus sibuk dengan riset baca buku dan sebagainya yang sesuai untuk dosen satu sisi kita harus memang sesuai dengan tracknya kalau kita ingin jadi dosen maka kita harus menguasai bidang yang ingin kita ajarkan. Kita mau jadi dosen di bidang apa? Itu satu sisi. Namun misalnya kita lagi berada di track di pebisnis. Maka tentu ya, ya ini satu hal yang satu hal yang harus kita pahami juga. Kalau di luar negeri itu setelah S1, antum bisa bebas milih S2 walaupun tidak berkaitan dengan bidang S1 ini. Itu yang harus dipahami. Kalau di luar negeri S1 dan S2 itu bisa jadi nggak berhubungan sama sekali. Poinnya adalah ketika kita memilih S2 atau S3 itu harus benar-benar bidang yang kita minati atau sukai, ya. Karena bebannya lebih berat, beban belajarnya lebih berat. Harus kita harus minat. Misalnya kita berada di jalur berbisnis, maka kita ingin jadi dosen apa? Dosen ekonomi atau yang berkaitan ada irisan enggak dengan bidang bisnis yang kita miliki. Kalau itu ada irisan, maka ada masalah. Lanjutkan ilmu bisnisnya, kemudian nanti bisa apa? Eh, ambil S2 yang berkaitan ke arah dosen, nanti kembangkan ilmu yang menggabungkan antara ilmu dosen antum dan ilmu bisnis antum. Ya, tidak harus apa terbatas terbatasi oleh keadaan seperti itu justru anggap ini sebagai sesuatu yang memperluas wawasan antum kalau misalnya tidak berhubungan antara dosen misalnya ingin jadi dosen kimia tapi sekarang fakultas bisnis gimana caranya maka ya tetap selesaikan bisnisnya bisa misalnya gitu ya tergantung ya Tetap misalnya selesaikan bisnisnya, kemudian nanti misalnya ketika sambil belajar bisnis, belajar kimia juga e, secara mandiri, kan katanya sudah suka, kan katanya suka kimia, sehingga ingin jadi dosen kimia. Tentunya tidak merasa berat untuk belajar kimia secara mandiri, ya kan? Itu konsekuensinya. Maka belajar kimia secara mandiri nanti ketika sudah selesai S1, bisnis, itu untuk membahagiakan orang tua, maka kita bisa mencari... Uh, lowongan-lowongan atau peluang-peluang untuk untuk menjadi uh, mempelajari ilmu kimia kalau gak bisa di Indonesia pergi ke Saudi misalnya atau misalnya ke negeri-negeri negeri barat misalnya asalkan itu memang bidang tersebut memang tidak ada di negeri kaum muslimin dan memang lebih bagus di negeri kafir uh, Pertanyaan selanjutnya Ustadz bagaimana cara untuk manajemen waktu dan mengurangi Distraksi atau gangguan ya ketika ingin melakukan sesuatu. Internet misalnya. Atau jauhkan HP. Bikin silent HP-nya. Jadi harus, kita yang harus mengusahakan sendiri. Kita yang harus mengusahakan sendiri supaya tidak ada distraksi. Kemudian manajemen waktu seperti tadi. Ya kita bikin plan, rencana supaya waktu tersebut lebih efektif Hai pertanyaan selanjutnya Bagaimana hukumnya jika kita mendapatkan bocoran soal tahun lalu untuk ujian sementara dari fakultas sendiri tidak mengeluarkan soal-soal ujian tahun lalu tersebut kok sedangkan kemungkinan soal tersebut sama dengan soal yang akan diujikan apakah ini termasuk bocoran atau gimana tanya Ustaz Anda enggak tahu Tanya Ustad. Oke. Okay. Uh, pertanyaan selanjutnya, saya sedikit sulit untuk membagi waktu antara belajar dan berorganisasi. Apa yang harus saya lakukan? Sedangkan tugas di organisasi banyak dan kegiatannya juga banyak. Oke. Uh, pertama adalah, tentunya kita punya prioritas, ya kita punya prioritas kalau misalnya tidak mampu karena satu dan lain hal itu tergantung kondisi kita masing-masing gitu kan maka jangan jangan berorganisasi namun kalau misalnya kita karena apa karena ada yang lebih wajib yaitu menyelesaikan kuliah kemudian kalau misalnya kita mampu misalnya kemudian kita masuk ke organisasi tersebut maka kita harus ambil resiko harus harus bertanggung jawab tidak masalah apa sibuk di organisasi Namun kita juga punya waktu untuk belajar misalnya. Cara yang paling mudah seperti yang tadi kita katakan, kalau misalnya sibuk e, kerja sama-sama teman untuk saling tanya jawab. Itu cara yang, cara yang sangat mudah. Kita belajar dari buku dengan belajar dengan teman itu sangat berbeda. Sebagaimana kalau misalnya antum belajar materi ini misalnya baca sendiri atau misalnya diterangin, itu beda kan ya kan maka ini khusus bagi orang-orang yang organisasinya banyak sekali misalnya sehingga acaranya di acaranya di kegiatannya diorganisasi banyak misalnya dan itu insyaallah organisasi yang kegiatannya bagus misalnya sehingga kita pada hakikatnya tidak buang-buang waktu maka kerjasama sama teman jangan menyerah pada keadaan intinya intinya itu kalau misalnya kita sudah keteteran, kita harus cari cara lain, strategi lain sehingga itu bisa ditangani. Kerjasama dengan teman, tanya jawab, dan itu lebih lebih efektif menurut menurut kami. Jadi jadi jangan jangan ketika misalnya kita sudah sibuk berorganisasi, kemudian kuliahnya ditinggalkan atau terbengkalai, itu tidak benar. Atau misalnya kita sudah gabung organisasi tersebut. Kuliahnya kita bagus, tapi organisasi itu terbengkalai tanggung jawab terbengkalai itu juga tidak benar, ya. Jadi harus e, cari metode dan banyak dari generasi terdahulu yang mereka itu ngajil musari semangat, berorganisasi juga e, semangat misalnya. Misalnya kalau di sini misalnya YPIA misalnya, sibuk sekali misalnya juga di sana, tapi di kuliah bagus ngajinya juga bagus di organisasi juga bagus gimana caranya? nah istisarah konsultasi dengan mereka konsultasi dengan mereka cari tips-tips dari kami, kami sudah membagikan tips tanyakan pada mereka juga tips-tips mereka Tanya. pertanyaan terakhir mungkin ya Bagaimana hukumnya jika biasanya tiap, tiap minggu rajin ikut kajian, tapi atau? Ya ini kembali pada uh, prioritas tadi ya. Kembali pada prioritas tadi. Yang jelas kita jangan sampai futur. Yang jelas kita jangan sampai futur. Pertama kajian itu kita bagi kajian yang yang memang kita butuhkan karena itu kajiannya bertahap misalnya misalnya kajian bahasa Arab kita belajar bahasa Arab atau misalnya merujak Al-Quran store Al-Quran kepada kepada apa, teman kita atau senior kita misalnya ada program itu misalnya atau misalnya kajian mahat misalnya mahat ilmi maka yang seperti ini jangan sampai ditinggalkan ya jangan sampai ditinggalkan namun kalau kajian misalnya kajian tematik kajian tematik, tidak apa-apa ditinggalkan sementara hanya untuk periode ujian, kuliah. Tidak masalah. Tapi nanti setelah ujian kuliah selesai, genjur lagi, kajian lulusan lainnya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sehingga ketika ujian kita gak bisa jawab. Demikian pula halnya, kalau ujian ujian mahat Ilmi misalnya, atau ujian mahat umar, mahat ali terserah. Lagi ujian, maka belajar ilmu kuliahnya bukan kuliahnya ya, bukan bolos kuliah ya bukan. Ya, tapi belajar ilmu kuliahnya dikurangi sedikit, belajar untuk ilmu e, untuk ujian mahat tersebut. Kenapa? Kalau kita tidak kurangi, maka ketika belajar ujian Maturutnya lebih besar. Jadi, tidak apa-apa dikurangi, namun setelah selesai ujiannya, cuma dua minggu atau berapa? Dua minggu. Kemudian genjor lagi. Baik. Satu pesan terakhir, uh, kami ingin menyampaikan pesan Ibn Mas'ud. berkata Ibn Mas'ud Rasulullah Anhu. Perkataan Alim orang yang berilmu, aw mutaliman atau orang yang mau pelajari ilmu. Walaikumsalam. Dan janganlah menjadi orang yang immaah. Apa itu immaah? Immaah berasal dari kata imak. Ah. Yang imak ah itu ditambah tak marbutoh di belakang untuk mubalaqoh, untuk menekankan, untuk lebih penekanan. Apa makna imak ah atau immaah? Maknanya adalah mayaku luli kuliahat. Anamak orang yang berkata ke setiap orang aku sama kamu aku ikut kamu seorang penuntut ilmu syari yang juga belajar ilmu dunia tidak boleh menjadi orang yang tanpa karakter seperti ini kita harus memiliki prinsip dan prinsip itu adalah kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam jangan karena misalnya kita punya teman di kampus misalnya teman kampus kita mengajak pada main-main atau guyon-guyon kemudian oke okay, saya ikut. Ayo Fulan, ayo kita nonton bioskop misalnya. Oke, okay, saya ingin ikut. Ayo ke sana. Oke, okay, saya ingin ikut. Intinya imaah orang yang selalu mengatakan kepada setiap orang ana ma'ak, aku sama kamu, aku ikut kamu. Jangan menjadi orang yang seperti ini. Syekh Muhammad bin Sulaiman menjelaskan bahwa kita harus Mengikuti apa yang dijelaskan di kitab Allah dan sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus tegas harus punya karakter. Sebagaimana Abu Bakar dulu radhiyallahu anhu ketika semua atau kebanyakan sahabat berpikir bahwa tidak usah memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, termasuk Umar radhiyallahu anhu berkata, kafatukoh tilmnas, wah kaulah Nabi, wah wa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaul, ya bagaimana engkau akan memerangi? manusia, sedangkan Nabi Muhammad saw bersabda, ya intinya adalah ketika seseorang itu sudah mengucapkan syahadat, kemudian maka darahnya haram. Ya intinya Abu Bakar tetap teguh selagi punya landasan dalam syariat dan kita yakin dalilnya dalam kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad saw. Kita harus memiliki karakter yang kuat berpegang teguh pada itu. Sehingga waktu itu Omar r. Anhu akhirnya menyadari juga bahwa Abu Bakar benar. Coba lihat, seandainya Abu Bakar memiliki karakter imma'ah. Semua orang berpikir kita tidak usah memerangi mereka yang tidak mau bayar zakat. Namun ternyata Abu Bakar berpegang teguh pada dalil yang dia, yang beliau pegang. Dan beliau menyadari bahawa dalil yang beliau pegang itu benar Pemahaman yang beliau pegang itu benar Maka Terus kokoh walaupun sendirian Akhirnya Abu Bakar Yang benar Omar dan sahabat yang lain mengikuti Abu Bakar Contoh lain Imam Ahmad Rahimahullah Imam Ahmad bin Hanbal Ketika banyak ulama melakukan tauriah Ketika serdadu kerajaan bertanya Apakah Al-Quran kalamullah atau makhluk Yang benar adalah kalamullah Banyak ulama karena tidak mau disiksa mereka berkata Al-Qur'an makhluk. Maknanya adalah Al-Qur'an jari ini makhluk sambil begini bergerak begini tangannya. Tauriyah pura-pura bukan bohong tapi mengesankan pada orang bahwa kita mengesankan makna yang bukan kita maksudkan sebenarnya. Al-Qur'an makhluk. Para ulama begitu, namun Imam Ahmad Beliau sadar kalau seandainya beliau mengatakan ber, ber, bersikap seperti itu juga berapa banyak akidah kaum muslimin yang akan yang akan salah paham ya kaum muslimin banyak salah paham sehingga akidah mereka bakal rusak menganggap bahwa Imam Ahmad berkata Al-Qur'an adalah makhluk sehingga uh, Imam Ahmad tetap berpegang teguh Al-Qur'an adalah kalamullah dan Imam Ahmad di disiksa kerana itu. Ini adalah karakter yang tegas. Mengapa kami memesankan ini? Karena karena terkait dengan tadi uh, pergi ke luar negeri karena kita temui di luar negeri banyak orang Indonesia yang memiliki karakter anamaak ketika orang kafir non muslim ayolah kita ngumpul ngumpul, gak apa-apa kamu gak usah minum khamer saya aja yang minum khamer, tapi kan kita ngumpul aja ini, perrat ya kan, sama-sama satu departemen kalau karakter kita ima, oh ya sudahlah, lah apa-apa, kita ikut aja ini gak boleh kita harus tegas. ya. Kita harus kokoh dalam berprinsip. Jangan minder. Kita harus tegas, harus kuat, harus berani untuk mengatakan maaf. Di ajaran saya, ini dilarang. Seharusnya dia yang akan paham. Kalau dia tidak mau paham, ya sudah itu urusan dia. Tapi kita harus tetap tegas pada prinsip yang kita yakini, yaitu kitabullah dan sunnah nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Dan berapa banyak mahasiswa-mahasiswa Indonesia, yang terjerembab di luar negeri, hanya karena imah Berkata kepada setiap orang, anah ma'ak. Ini sangat disayangkan sekali. Kemudian misalnya di luar negeri, misalnya ini realitas yang ada di luar negeri dan karena tadi ada pertanyaan ingin ke luar negeri, maka ada banyak kalau kita sampaikan saat ini misalnya ya. Kalau memenuhi syarat untuk ke luar negeri, kemudian kita ternyata ke luar negeri, maka ingat bahwa nanti ketika misalnya di luar negeri, kita harus berpegangan teguh pada ajaran agama kita di luar negeri eh, konsepnya kalau di sini kajian wajib misalnya kemudian diundang kepada umum publik gitu kan yang mau datang terserah yang mau, yang tidak mau datang terserah gitu kan kemudian bisa duduk di sini sehingga apa sehingga tidak ada keanggotaan sehingga tidak ada keanggotaan Anda datang ke sini karena memang ingin mendapatkan materinya bukan karena Anda anggota tertentu yang harus datang ke eh, apa, organisasi ini bikin kajian. Kalau di luar negeri mereka itu selalu membuat perkumpulan mahasiswa Indonesia di kota X. Perkumpulan mahasiswa muslim Indonesia di kota X. Ketika misalnya Kajian itu diadakan di luar negeri ya. Kemudian kita nggak datang, kita ditanya kenapa kamu nggak datang? Padahal misalnya kita nggak datang karena misal pembicaranya tidak memiliki kapasitas untuk menyampaikan ilmu misal. Ya, sebagaimana kita pahami atau sebagaimana kita, yang, yang kami lihat, kajian-kajian di luar negeri kebanyakan mereka membentuk perkumpulan ini, kemudian digilir. Minggu ini kamu yang ngasih kajian, minggu depan kamu yang ngasih kajian. Ya karena gak ada orang selain itu. Orang Indonesia kebanyakan di luar negeri ini yang kami uh, lihat dan ini harus menjadi pelajaran bagi antum sekalian supaya tidak mengulanginya. Ini bagian dari istisyarah, ya kan? Konsultasi. Ya. sharing pengalaman, enggak masalah kan? <laughs> sharing pengalaman tanpa ditanya gitu ya. Adalah mereka itu Uh, itu kajiannya digilir, kemudian orang yang tidak berilmu akhirnya bicara di mimbar, kumpul di rumah mana per minggu karena tidak ada tempat kita kita apa kita uh, maklumi tidak ada tempat sehingga mereka di rumah gantian, kemudian minggu ini yang orang ini ngajar atau menerangkan minggu depan orang lain lagi, minggu depan orang lain lagi. ilmu datang ketika pembicaranya tidak kompeten, ya kan? Karena kita harus menimba ilmu pada orang yang memiliki ilmu, maka orang-orang orang-orang di, di sekeliling kita di luar negeri, orang-orang Indonesianya akan berkata, "Kenapa kamu enggak datang?" Kemudian ketika emang ustadz yang ngisi misalnya gilirannya Orang yang berilmu, ketika kita datang, kita nanti ditanya, kenapa kamu datang? Milih-milih Ustaz. <tik> Kemudian yang namanya pengajian itu, rutin, namun mereka giliran. Salah satu kelemahan orang Indonesia adalah tidak mau berbaur dengan kaum muslimin lain dari negara lain. Ketika di masjid, kalau ke masjid, minimal sholat jumat gitu kan, sama sholat, sholat id, itu gak mau tegur siapa dengan kaum muslimin dari negeri lain. Entah gak mau atau minder. Islam itu ya tidak hanya untuk orang Indonesia, itu saudara kita, kaum muslimin juga. Gak ada namanya Islam Nusantara. Ya. Maka, itu adalah kaum muslimin juga, kita harus sapa, salam. Gak usah minder. Kenapa minder? Nah, kebanyakan orang Indonesia di luar negeri itu tidak mau datang kajian yang diselenggarakan oleh takmir masjid di sana. Maunya hanya ikut kajian yang diselenggarakan oleh orang-orang Indonesia saja. Perkumpulan mahasiswa muslim Indonesia di kota Birmingham misalnya. Atau di kota London misalnya, atau di kota mana terserah. Hanya mau ikut kajian ini, namun ketika masjid terdekat, membuat kajian dan itu kajiannya mengajarkan ilmu yang benar gitu kan sesuai dengan apa kitabullah dan sunah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman generasi terdahulu tidak mau datang karena minder ini harus kita hindari ini harus kita hindari ketika balik ke Indonesia seolah-olah keren tapi ketika di sana kuper gaulnya hanya sama orang Indonesia ini hal buruk ini hal buruk ya jadi jangan minder sebagai orang Indonesia sebagai kaum muslimin kita harus bangga Indonesia adalah negeri muslim yang terbesar saat ini ya kan negeri kita adalah negeri yang banyak di dambakan oleh kaum muslimin dari negeri lain ketika Ramadan di sana Ramadannya subuhnya jam setengah empat atau jam bisa jadi sampai jam setengah tiga dalam waktu tertentu jam setengah tiga atau jam dua lewat seperempat itu sahur subuh subuh ada kan subuh isaknya jam setengah sebelas lewat malam jadi kalau muslimin di sana sangat mengidolakan Indonesia sangat berkah waktunya waktu sholatnya selalu konstan setiap tahun isaknya jam tujuh kira-kira subuhnya jam setengah lima selalu konstan setiap tahun kalau di sana selalu adaptasi Antum belajar di sana, belajar ilmu syari plus kuliah, plus waktu sholat yang berbeda-beda, lebih keteteran lagi. Karena apa? Karena waktu sholatnya beda-beda. Berubah-ubah. Di bulan Desember, isyaknya jam 5. Eh, nah, isyaknya jam jam 6. Isyaknya jam 6. Di musim panas, isyaknya jam setengah 11 malam. Keteteran waktu belajar kita. ya Jadi apa? Kita harus Memiliki karakter, memiliki karakter yang kuat. Jangan minder, jangan minder. Kita harus tunjukkan ya kita adalah memiliki pribadi yang kuat. Pribadi yang kuat selama kita benar, kita tahu kita benar, kita berdoa. Sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita katakan. Jangan menjadi pribadi yang imah, majaku luli kulihat, anamak. Ya orang yang berkata ke setiap orang, aku ikut kamu. Baik. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Uh, kurang lebihnya ya mohon maaf, semoga manfaatnya dapat diambil oleh kita semua, semoga kita dapat mengamalkan semua yang kita uh, sharing di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa khairan kepada alustad Andy of the Alatif hafizullah taala. Oke, okay, eh uh, cukup sekian kajian pada siang hari ini. Terima kasih untuk pada kepada para penyelenggara, Takmir Masjid Bagong Raya, FKIM dan YPIA dan yang semuanya bertugas kami ucapkan terima kasih dan kami dari moderator apabila ada kekurangan dan kesalahan itu datangnya dari saya kami memaaf sekian dari kami Subhanakallah Muhammadika syadzalah ilahilantawastawiruka batulilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.